Assalamualaikum Sederolun, berita siang edisi hari ini Rabu 28 Desember 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. Sosok Dodi Triono korban pemenuhan di kawasan Pulau Mas Utara Jakarta Timur dikenal sebagai sosok ramah. Manajemen CityLink mengganti pilot yang dianggap oleh calon penumpang bisa membahayakan keselamatan penerbangan.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 un sosok Dodi Triyono, korban pembunuhan di kawasan Pulomas Utara Jakarta Timur dikenal sebagai sosok ramah selain sebagai ketua RT12 Rw060 Mas Dodi juga merupakan salah satu penggagas pembangunan perumahan elit di kawasan Jakarta Timur tersebut hal itu diungkapkan Beni salah satu anak buah Dodi di kepengurusan RT12 CNN Indonesia melansir, Menurut Beni, Dodi semasa hidupnya merupakan sosok ramah, supel, dan juga pemimpin yang bijak. Dikatakan, sejak tahun 2007, Dodi bersama rekan lainnya mulai membangun perumahan di daerah itu dan selesai sekitar 2009. Dodi langsung menjadi ketua RT hingga ajal menjemput. Mendiang Dodi dan kedua putrinya Sanini disemayamkan di rumah duka, diplomas residen, yang juga merupakan rumah dari istri ketiga Dodi. Beni menceritakan semasa hidup Dodi kerap kali menerima tamu dari kalangan elit karena terkait dengan statusnya sebagai arsitektur. Adapun pembunuhan sadis terjadi di kediaman Dodi Triono di Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebanyak 11 orang ditemukan di kamar mandi sempit berukuran 1,5 meter x 1,5 meter pada selasa pagi. Enam orang meninggal, yakni Dodi dan dua putrinya Diona dan Dianita Gemma, teman Gema, Amel, dan dua sopir korban, Yanto dan Tasro. Lima orang lainnya selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, Yakni putri kedua Dodi bernama Anet, pembantu rumah dan pengasuh Emi dan Santi, serta dua orang pembantu Fitriani dan Widi. Syederalun manajemen CityLink mengganti pilot yang dianggap oleh calon penumpang bisa membahayakan keselamatan. Pilot yang diganti itu sedianya menerbangkan pesawat rute Jakarta Surabaya dengan nomor penerbangan QG800 pukul 05 waktu Indonesia Barat pada Rabu 28 Desember 2016. CNN Indonesia melansir Vice President Corporate Communication Citylink Indonesia Beni S Butar Butar mengatakan pilot yang diganti tersebut datang terlambat dan terburu-buru memasuki pesawat. Setelah berada dalam pesawat, pilot itu memberikan pengumuman dengan suara yang kurang jelas terdengar. Beni membantah pilot tersebut mabuk seperti yang diduga dan dikhawatirkan oleh penumpang. Pihaknya telah memeriksa kesehatan serta urin pilot tersebut di klinik kesehatan bandara dan hasilnya negatif. Meski pilot yang telat itu sudah diperiksa kesehatannya, Beni memastikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan ulang termasuk urin. Dengan telatnya pilot tersebut, pihak manajemen langsung memutuskan untuk mengganti dengan pilot mengganti. Dikatakan penggantian pilot dilakukan sesuai prosedur termasuk di musim liburan seperti sekarang ini. Syederalun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Biak Numfor menargetkan pada tahun 2017-2018 bisa melakukan program nikah massal kepada 8.000 pasangan suami-istri. Program tersebut ditujukan kepada mereka yang belum melakukan nikah catatan sipil di berbagai distrik. Antara News.com lansir. Kepala Disduk Capil Mangihut Sitinja mengatakan hingga akhir tahun 2016 Pihanya telah melaksanakan program nikah massal berjumlah 10.365 pasangan suami-istri. Pelayanan itu untuk membantu masyarakat dalam memperoleh status akta ceratan sipil yang legal dan untuk memperoleh kepastian hukum dalam mengurus berbagai keperluan. Dikatakan jumlah penduduk di Kabupaten Biak Nonfor hingga akhir tahun 2016 mencapai 139.000 jiwa yang tersebar di 257 kampung, 8 kelurahan, dan 19 distrik kecamatan. Jumlah penduduk di Biak Nonfor diprediksi pada tahun 2017 akan meningkat seiring dengan makin terbukanya biak sebagai daerah yang gencar membangun. Program nikah masal diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi. S'adaralun, sebuah paket mencurigakan menimbulkan kehebohan di Trump Tower New York selasa sore waktu setempat. Orang-orang yang sedang berada di Trump Tower panik sebab benda yang tergeletak di lobi sebuah gedung pencakar langit itu dikira berisi bom. Sebuah video yang diunggah di Twitter memperlihatkan kepanikan pengunjung gedung yang digunakan sebagai perkantoran dan tempat tinggal tersebut. Kompas.com lansir. Dalam video itu tampak orang-orang berlarian menuju pintu keluar. Sejumlah polisi terlihat berteriak memerintahkan pengunjung untuk meninggalkan gedung yang menjadi tempat tinggal presiden terpilih Amerika AS Donald Trump itu. Trump sendiri sedang berada di Florida saat peristiwa itu terjadi. Salah seorang pengunjung Trump Tower, Andy Martin mengaku ikut panik atas peristiwa yang baru dialaminya itu. Mereka dievakuasi begitu cepat dan polisi terus berteriak dan meminta orang-orang untuk keluar meninggalkan gedung. Namun setelah beberapa waktu polisi memeriksa paket mencurigakan itu, keadaan pun dinyatakan aman. Bunda itu ternyata tas yang didalamnya berisi mainan. Menurut detektif Harbert Reyes dari kepolisian New York, polisi masih melakukan investigasi atas ditemukannya paket mencurigakan itu. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Sjaderalun, tingkat konsumsi mobile data warga Finlandia merupakan yang tertinggi di dunia. Finlandia mengalahkan semua tetangga mereka di Eropa serta Korea Selatan yang berada di peringkat kedua. Namun pencapaian tersebut ternyata menimbulkan masalah baru. CNN Indonesia melansir... Infrastruktur internet yang mumpuni mengubah perilaku penduduk Finlandia. Pemerintah khawatir penduduk Finlandia terutama pada kelompok ibu mengabaikan kewajibannya akibat keranjingan memainkan ponsel. Untuk mengatasi masalah ini, Finlandia sempat menerbitkan video kampanye yang menunjukkan dampak negatif akibat terlalu sering memakai ponsel. Dalam video itu ditunjukkan bagaimana seorang gadis kecil di pantai yang dibawa oleh gagak hitam akibat sang ibu asyik memandangi ponselnya. Hingga saat ini, akses internet di Finlandia adalah yang termurah dari 32 negara Eropa. Dari 5,5 juta penduduk Finlandia, ada 10,9 juta paket koneksi data. Artinya, hampir setiap warga punya dua paket data di dua perangkat berbeda. Biaya internet yang begitu murah mendorong warga Finlandia menghabiskan waktunya secara online lebih panjang. Dengan kecepatan untuk rata-rata 44 MB per detik, Semua urusan bisa dilakukan secara online Syaudara Loon, bintang Real Madrid, Cristian Ronaldo menyebutkan tahun 2016 adalah tahun terbaik dalam perjalanan karirnya sejauh ini Pada tahun ini, Ronaldo mampu meraih dua kesuksesan besar dalam kurun waktu kurang dari dua bulan Setelah mengangkat trofi Liga Champions di akhir bulan Mei Ronaldo bersama Timnas Portugal berhasil meraih trofi Piala Eropa pada 10 Juli. CNN Indonesia melansir, Di akhir tahun ini, Ronaldo mengantar Real Madrid menjadi juara Piala Dunia antar klub dan ia memenangkan Ballon d'Or. Meski tampil konsisten dari musim ke musim, Ronaldo sadar bahwa masih banyak pihak yang meragukan dirinya, baik ketika berkostum Real Madrid maupun Portugal. Ronaldo berterima kasih pada rekan setim di Timnas Portugal dan Real Madrid yang telah mendukungnya selama ini. Di usianya ke-31 tahun, Ronaldo tetap menunjukkan kualitas bagus di lapangan. Dalam 6 musim terakhir, koleksi golnya dalam satu musim kompetisi bahkan tak pernah kurang dari 50 gol. Hal itu membuat banyak tawaran tetap datang ke Ronaldo, namun dia telah mengisyaratkan untuk pensiun di Real Madrid. Saudara Loon, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi optimistis bahwa pasukan Irak hanya butuh waktu tiga bulan untuk menumpas kelompok bersenjata ISIS. Pasukan Irak yang didukung Amerika Serikat saat ini terus bertempur mengusir para anggota kelompok garis keras itu dari benteng kekuatan mereka di kota Mosul. CNN Indonesia melansir, Mosul disebut-sebut sebagai kota terbesar di antara banyak wilayah Irak dan Suriah yang dikuasai ISIS. Perdana Menteri Irak abadi sebelumnya memperkirakan Mosul sudah dapat dikuasai kembali pada tahun, pada akhir tahun ini. Namun, para komandan pasukan menyebutkan laju operasi perebutan kembali kota itu lamban karena menimbang keamanan warga sipil. Sebagian besar warga di kota itu tidak mau mengungsi dari rumah mereka. Sementara itu, Komandan Koalisi Pimpinan Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa operasi menumpas ISIS dan jaringannya di Irak dan Suriah membutuhkan waktu hingga dua tahun menanggapi hal itu Abadi mengatakan bahwa Amerika sangat pesimistis. dari catatan sementara selama lebih dari dua bulan melancarkan operasi para prajurit elit Irak telah menguasai kembali seperempat wilayah Mosul dari newsroom serabitn Jo permain Sekian berita siang Edisi Rabu 28 Desember 2016.